Oke okay, bersama New Pandawa, ini lagunya bertemakan India ya. Apa mas, boleh ngerti ngono He told he told Oh, <laughs> Joo! buat mas-masku yang udah sawer ya